Dia senantiasa ingin berbagi terhadap siapapun yang memang memerlukan. Di kesempatan kali ini Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Allah masih menitipkan usia, menitipkan umur untuk kita semua. Sehingga kita masih terus ingin menjadikan hidup ini lebih baik dan terus lebih baik. Karena Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda bahawa orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik. Dari hari kemarin dan esok hari. Harus lebih baik dari hari ini. Baik para jemaah di Masjid Anida yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kabar semuanya? Bapak Ibu sehat? Ya. Alhamdulillah. Bagaimana yang saya ungkapkan tadi bahwa tanda-tanda iman yang paling rendah itu adalah mengangkat duri dari tengah jalan. Ini berarti Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga kebersamaan. Dan kebersamaan di kesempatan kali ini, semua tidak lain karena Allah sudah menitipkan usia dan umur untuk kita semua. Semoga hidup kita menjadi tambah barokah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sepertinya eh, jemaah kali ini Alhamdulillah eh, banyak, kemudian sampai keluar juga Alhamdulillah. Yang pertama itu dari Mas, eh, Majlis Salim Nur Sakinah, Bandung. Yang mana ibu jamaahnya? Oh, enggak ada. Husnul Khotimah. Ya, beda-beda tipis lah bu. Khotimah sama Sakinah Kamalat. Ujungnya ah-ah juga. Baik, kemudian dari uh, Majlis Taklim Sultan Kahormata, Bandung. Enggak ada ya? Ini Majlis Taklim, satu Majlis Taklim semua bu? Enggak. Ada yang dari luar Bandung, saya mau tahu coba. Yang ibu-ibu ada yang berasal dari mana? Dari mana bunda? Dari Palu? Palu itu di mana? Australia oh, di tengah. Baik, subhanallah. Dari jauh mudah-mudahan membawa manfaat dan kehadirannya di acara ini. Bapak-bapak, uh, yang dari Bandung yang mana pak? Oh cuma satu orang. Kayaknya laki-lakinya satu, uh, perempuannya enam ribu ini semuanya. Hahaha. Baik, Alhamdulillah di kesempatan kali ini tema kita yaitu tentang uh, susah dan bahagia. Ternyata ketika Allah memberikan susah pasti ada hikmahnya. Pun sama, ketika Allah memberikan bahagia juga ada hikmahnya. Nah, kita tentang susah dan bahagia. Iya. Kadang orang merasa bahwa susah itu adalah musibah, bukan anugerah. Bahagia baru anugerah. Bagaimana menyikapi kedua hal ini, Ustaz? Terutama dalam masalah susah ini. Terutama dalam masalah susah. Karena hampir semua orang itu merasanya susah. Iya. Yeah. ya. Yeah. Yang senang itu yang lagi pergi ke Singapura itu lagi senang. Kan mau dijemput. Mudah-mudahan mau lah. Ya. Kade lain mudah-mudahan mau. Semuanya. Mau yang laki-laki maupun yang wanita. Karena ada itu. Iya. Yeah, yang jalan-jalan gitu ya. Susah. Susah adalah suatu keadaan, takdir. Dan yang melihat itu bisa kita sendiri atau bisa orang lain. Yes. Bahagia juga sama. Suatu keadaan atau takdir yang bisa kita rasakan atau orang lain melihat. Nah, kedua-duanya ini adalah semuanya harus kita syukuri. Baik yang susah maupun yang bahagia. Cuma ada satu tambahan. Yang susah selain kita syukuri, kita juga juga harus menyadari apakah susahnya ini dari kekeliruan kita. Jadi kita juga harus memohon ampunan pada Allah Ta'ala. Siapa tahu yang kita ratakan susah ini memang musibah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Agar kita kembali ke jalan Allah. Berarti kalau kita diharapkan oleh Allah Ta'ala kembali ke jalan Allah. Ya. Berarti ada sesuatu yang tidak beres pada diri kita. Iya. Waladudaiqan nahum minal adab fi asna adabil akbar laallahu yadiun sungguh akan kami berikan siksa kecil di dunia nah siksa kecil di dunia ini susah sebelum siksa besar di akhirat siksa besar di akhirat ini di neraka laallahu yadiun agar mereka kembali ke jalan yang benar nah kita-kita ini kalau memang ada yang salah pasti akan diperingatkan oleh Allah itu pasti nggak enak pada kita susah padahal maksudnya Allah agar kita kembali ke jalan Allah kan begitu ya yes. nah susahnya ini yang pertama adalah istighfar dulu barangkali susahnya ini memang dari kekeliruan kita kalau memang dari kekeliruan kita Insya Allah sudah stop berarti kita sadar kemudian bangkit nah Setelah kita istighfar, baru kita bersyukur, bahwa ini takdir yang harus kita hadapi, kemudian ayo kita sama-sama kembali ke jalan Allah. Karena apa? Karena nanti kalau kita tidak bangkit, istilahnya hari ini harus lebih baik dari hari esok, kalau kita tidak bangkit, ya kita akan terpuruk terus. Jadi, susah dan bahagia takdir yang harus kita syukuri, dalam arti yang awal kita syukuri. Cuma ya. nanti uh, susah yang bagaimana, bahagia yang bagaimana Karena kadang-kadang kita merasa susah orang lain bahasa tidak melihatnya ya. Atau kita tidak merasa susah orang lain melihat susahkan gitu ya, ya, ya. Jadi yang namanya susah dan bahagia itu sangat relatif ya. Sangat relatif, yang penting kalau bisa kita juga tidak susah dalam memberikan dakwah gitu ya Nah ha, gitu Senang-senang aja gitu ya Benar, Tidak dipersulit Ustaz Tidak dipersulit ya Mudah-mudahan Allah memberikan jalan uh, Baik Dan Ustaz uh, Susah dan bahagia ini kan Masing-masing punya penilaian yang berbeda Iya Kadang, Kadang ada istilah seperti ini Ustaz Rumput tetangga itu lebih hijau dari rumput di rumah kita mm -hmm. Kayaknya tetangga itu seneng gitu bahagia Kita gak tahu kalau ternyata dia juga lagi mikirin utang sama gitu Sama-sama hmm. mikirin utang hmm. Jadi bahagia itu kan kata Rasul Sati adanya di dalam hati. Sat. Iya. Nah, benar. Kalau kita mau bahagia itu hati itu harus diapain sih? Ustaz? Sebenarnya <laughs> kalau saya sendiri suruh jawab bahagia itu kalau mamanya kita menjalankan kehidupan sehari-hari ada di jalan Allah itu bahagia. Hmm. Tapi kalau bahagianya hanya cuma dapat uang bahagia itu itu semu itu dunia. tapi bahagianya mamanya. Uh, biasanya, bapaknya kita melihat seseorang ini uh, biasanya hati kita nggak senyum, tapi hari ini bisa senyum dua hari, senyum tiga hari, senyum bisa nyaman itu karena saya disuruh oleh Allah Ta'ala selalu begitu tersenyum, jadi nah itu bahagia rasanya Kayanya, Kayaknya kayak nggak nggak melakukan salah, bapaknya okay. pada waktu kita sholat, Alhamdulillah bisa menjalankan tu senang Ya. Tapi kalau mamanya kita biasa salat enggak? Salat gimana? Cuma kayak dikejar-kejar kan begitu. Nah, itu susah sekali rasanya. Nah, iya. Menurut saya atau memang sebenarnya yang paling gampang adalah rasa rasa bahagia ini kalau iya. kita dalam sehari-hari Bisa menjalankan syariat Islam. Iya. Itu bahagia dengan suami suami yang berbuat adil, kita tidak tidak apa namanya? Tidak emosi, tidak iya. marah. Nah, ini salah satu ya nanti bisa kita telosan deh nanti ya. baik, ini e, meraih kebahagiaan itu kadang juga harus dilalui dengan kesusahan terlebih dahulu Nah, e, bagaimana dengan susah dan bahagia apa sebenarnya hakikat dari kedua hal tersebut e, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kumandang azan subuh, sayup-sayup sudah terdengar di sekitar kita jangan anda kemana-mana, tetap di bengkel hati karena Ustaz Danu dan Daiza Mirza akan kembali setelah kita nanti salat subuh perjamaah, jangan kemana-mana Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, bengkel hati, dimanapun anda berada, Alhamdulillah kami bersama dengan jamaah di Masjid Andida baru saja selesai melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan kami berharap pemirsa di rumah juga sudah melakukan salat subuh berjamaah, sehingga pengajian kita dapat kita lakukan dengan lebih khusus tentunya. Baik saya tentang susah dan bahagia, ini uh, salah satu contoh adalah Rumah tangga Rasulullah Sallam. Iya. Kata Rasulkan Ba'iti dan Nati. Rumahku, surgaku. Tapi betapa begitu banyak eh, buku-buku kisah-kisah tentang Rasulullah yang memberikan informasi kepada kita bahwa rumah Rasul biasa saja. Ustaz. Hmm. Kemudian makanannya Rasul pun tidak berlebihan. Berarti kan ukuran bahagia itu bukan dari rumah dan dari apa yang kita makan masat ya. Iya. Kadang ada e, terutama buat yang cewek-cewek materi ini. <laughs> biasanya kalau sudah e, mau cari suami carinya yang kemana-mana naik mobilnya harus mengkilat <laughs> gitu terus uangnya harus berlipat gitu. Ustaz. Nah bagaimana sudah Ustadz menghadirkan kebahagiaan di dalam rumah tangga? Memang <laughs> kalau memang Wujudnya untuk pasangan yang memang Allah akan memberikan pasangan itu sesuai dengan seperti yang di, dia, uh, apa namanya, sifat dia, keinginan dia. Seperti itu, mamanya. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim, kita ingin mempasangankan, mamanya, saya mau cari uh, wanita yang soleh, ah, mamanya. Kan begitu yeah. ya. Atau nanti yang wanita cari uh, suami yang soleh, mamanya. Nah, pada waktu doa dilantunkan saya ingin mencari suami yang soleh, tapi beliau sendiri tidak mencerminkan seorang yang soleh di hadapan Allah taala. Hmm. Nah itu tetap Allah yang pasti akan akan tahu dengan ke, keberadaannya. Nah sama seperti uh, apa namanya rumah tangga rasulullah. Jadi uh, tidak bisa apa yang dilihat itu uh, sesuatu yang yang mewah sekali umpamanya, tapi ya biasa aja. Nah. Kebahagiaan inilah momennya yang kita cerminkan. Dari apa? Dari kalau kita mengerjakan sesuatu... ...kalau bisa tidak melanggar syariat Islam. Itu bahagia. Yeah. Jadi momennya... ...kita nih kerja baik... ...kemudian dari kerja baik... ...ikhtiarnya baik... ...itu kan ada di jalan Allah. Yeah. Kemudian Allah memberikan rezeki kepada kita. Alhamdulillah rezeki itu halal, ta'ib. Kemudian rezeki itu ditambah lagi sehingga kita bisa uh, merasakan yang namanya umumnya mobil Eropa, opal umumnya ya nggak ya. apa-apa kalau memang itu untuk si an tidak ada masalah sebenarnya nah disitulah sebenarnya bagaimana kita itu menjalankan ini di jalan Allah tidak umumnya uh, kita diberi uh, mobil Eropa, opal tapi jalannya ke panti pijat iya mungkin itu sebetulnya minjem ama yang punya bandit bijan tuh <laughs> jadi dibalikin lah <laughs> jadi ini nggak bisa kita seperti itu jadi memang kita harus lurus jadi sesuatu yang bahagia bagi kita seorang muslim adalah menjalankan sehari hari itu di, uh, uh, ada dalam koridor Islam mamanya suami istri kalau bisa kita dalam berbicara dengan suami kita atau dengan istri kita yang tidak nyakitin telinga, kan seperti itu. Itu ada di dalam koridor Islam. Ya, Umpamanya, mau minta sangu bulanah nih, Ibu-Ibu. Ya kalau bisa jangan nyakitin telinganya suami. Gimana caranya itu ya? Iya, pokoknya dirayu aja sampai uangnya bisa diambil gitu. <laughs> Baik, Bukan. yang penting kita belajar untuk uh, ada di dalam syariat Islam yang sehari-hari dalam ya. seminggu kita dua kali memberikan... Uh, apa namanya dakwah untuk menjadikan uh, masyarakat Indonesia itu tertib hatinya tenang ya mudah-mudahan ini bisa manfaat ya amin ya? amin amin Alhamdulillah. Alhamdulillah. baik uh, seperti biasa kami bersilahkan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Danu ya kalian untuk berdiri tolong sebut namanya bunda ya saya dari mana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Dewi Asal dari Surabaya. Surabaya, Surabaya ditungguin lagi bisa Mbak. Nama saya Dewi asal dari Surabaya. Ya. Keluhan yang saya alami Pak Ustad uh, 3 tahun belakangan ini uh, SGPT, SGOT saya tinggi um, penurunan fungsi hati uh, juga di dalam 3 kali saya kuretase ditemukan adanya mola uh, kalau kasarnya itu tumor ginjal. Tumor uh, ginjal di mana? Dirahim Dirahim? Ya oh. nah, Itu aja Pak Ustaz mohon solusinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah, ya, Itu tumor jinak uh, uh. oh, Berarti tidak terlalu bandel tumornya Udah, Kalau tumor ganas itu harimau jinak itu ya kucing bayi gitu. Oh, <laughs> Tapi kan gede juga kan tuh, ya. Bayi-bayi oh, kalau gede kan ya. Itu, saya namanya tumor gitu Ustaz ya namanya tumor ya, ya begitulah nakutin juga ya terus saya, saya tadi disuruh apa ya tadi sama Mbak Dewi ya Montere. tanya solusinya ya, gitu ya, ya, ya solusi oh, saya mau tanya nih sebelah Mbak Dewi siapa ini ibu ibu, oh, ibu. sebelah ya ibu ini kakak saya yang nasi support terus terus so. support yuk <laughs> mulai oh. apa? Enggak. apa tembak oh disuruh tembak sudah menikah belum Enggak. Mana suaminya? Kebetulan nggak bisa ikut. Oh, nggak ikut ya? Nggak ikut atau nggak mau diajak? Iya, <adas> malah kan tinggal nggak ikut beneran atau memang nggak mau diajak kan sama aja. Yang mana? Jadi, <adas> <laughs> kalau susah ini sebenarnya malah sulit juga suaminya kayaknya ya, betul ya? Pakan bisa oh, saja bilang mau iya aja ikut ibunya. sudah Mbak Dewi, begini persoalannya antara SGPT SGOT yang tinggi sama tumor jinak di rahim. Ini ada beberapa hal. Eh, uh, tuluan SGPT SGOT atau tuluan tumor yang di rahimnya. Polanya dulu Pak Ustaz. Apa, nah, tumornya dulu? Iya, tumornya dulu. Tumor dulu, oke. Okay. Kalau memang duluan tumornya, atau memang sama-sama nggak -sama diperiksa waktu itu? Jadi tahunya dua-duanya gitu? E, Kalau molanya itu, karena saya udah tiga kali kuretase, kuret, nah kuret. hasil kuret itu, e, patologi anatominya ada itu, molanya ada itu. Ada tumornya ya. gitu ya. Oke, okay. hmm. begini deh Mbak Dewi, yang paling gampang daripada saya nerangin tumor pakai bahasa bahasa Orang-orang bule mah nggak ngerti, Mbak Dewi nggak ngerti, saya juga nggak ngerti ya. <laughs> Begini aja, tumor yang di rahim ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kejengkelan yang tersimpan, maksudnya Mbak Dewi jengkel dengan ada dua orang. Di sini bisa dengan ayah atau dengan suami. Hanya dua orang ini yang dijengkelin. Tapi diam, jengkelnya di sini diam. Mau ngomong nggak bisa, mau ngomong nggak bisa. Pertanyaan saya yang paling gampang Mbak Dewi itu jengkel sama siapa? Suami atau sama ayah? Suami. Mas suami. Mbak makanya suami gak mau kesini. Makanya jangan jengkel-jengkel. Yeah. Beginilah susahnya. Jadi hidup ini bisa jadi susah. Mbak Dewi datang yeah. ke sini mau cari solusi, mau sembuh karena Allah ya. Tapi suami gak mau diajak. Lah kenapa ya? Gak tahu kan gitu yeah. ya. Kalau jangan-jangan gak diajak kayak ini dia diajar tapi enggak mau gitu. Udah, udah ngajak. Diajak udah. tapi enggak mau ya. Kenapa enggak mau? Bisa cerita enggak dikit? Enggak apa-apa sih, kan? enggak apa-apa. Saya enggak suka sama Ustaz Danu gitu, enggak apa-apa. Iya. <laughs> apa. suka sama setiap orang karena setiap orang itu kan ciptaan Allah ya Betul. Sama dengan bintang ciptaan Allah kan gitu. Ya. Dia harus disukain. Capek kali Ustaz. Capek, capek ya? Capek. capek. Jadi begitin oh. dalam perjalanan Iya, <laughs> Itu yang pertama adalah kejengkelan yang tersimpan. Jadi kalau ada masalah, Mbak Dewi itu relatif jengkel dulu sama suami. Sebenarnya mau ngomong sih, tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kali suaminya galak, bisa aja. Kali suami terlalu pendiam, tapi pendiamnya nyimpan galak, juga bisa aja. Kali suami itu malah lebih terewet. Kenapa? Malah nggak bisa ngomong akhirnya Mbak Dewi. Ya bisa aja, semuanya bisa. Kalau suami baik kan kayaknya enggak, karena kalau suami baik pasti ngomong kan gitu ya. Jadi pasti ada sesuatu di mana nggak cocoknya itu ada. Mbak Dewi untuk yang malanya, Mbak Dewi harus berubah. Saya tidak tahu persis karena suami tidak ada. Mbak Dewi harus berubah karena suami yang nggak kena tumor. Coba kalau di rahimnya suami ada tumornya kan gitu ya. <tuh> <tuh> <tuh> eh, laki-laki nggak -laki punya rahim ya? <tuh> kok bisa sampai gitu sih? tapi kalau maksudnya kalau ada tumornya kan bingung dia, pesisnya juga susah pasti, kan gitu ya, pasti kesini insya Allah. Kalau nggak rumah sakit, kalau ke rumah sakit dipotong itunya, ya. Tapi intinya Mbak Dewi harus berubah, mau nggak? Kalau ada masalah dibicarain dengan baik pada suami, karena Allah. Mau nggak kira-kira? Insya Allah. Insya Allah mau. Tinggal suaminya mau nggak kira-kira? Jika yeah. lo mau, Jika lo mau ya. Oke, okay, itu satu. Kedua sekarang uh, SKPT, SKOT tinggi itu hanya cuma Mbak Dewi ada kekakuan kekakuan dalam hati dalam hal berprinsip. Jadi Mbak Dewi di luar masjid ini di Sonono di di mana di Surabaya no. Itu biasanya kalau dalam hal-hal prinsip Mbak Dewi juga orangnya nggak termasuk aku walaupun diam. Betul apa enggak? betul betul sekali, betul sekali. Ya. makanya suaminya juga cengkel juga kalau tidak sehatin <laughs> jadi kekakuan itu harus diluaskan yang menjadikan kaku nanti menjadikan eh, SGPT SGOT tinggi atau bisa aja itu menjadi radang hati kemudian kalau kaku plus emosi kalau emosinya kuat nanti lama-lama bisa menjadi sirosis kalau emosinya kuat Makanya di sini baru SGP T nya tinggi. Nah ini jangan sampai coba lah yang luas, yang nyantai. Kalau dengan, ya kalau boleh saya tanya yang sering kaku Mbak Dewi sama keluarga ayah, ibu, kakak atau sama suami atau sama teman orang-orang dekat nih. Kalau bapak kebetulan udah nggak ada tiga tahun yang lalu. Yang... Ya. yang paling kaku di rumah karena SGP T ini tergantung kondisi juga. Sama siapa takunya? Kalau yang agak susah dinasehatin Mbak Dewi sama siapa biasanya? Sama suami. <laughs> Waduh, kayaknya semua... nah, semuanya suami semua ya. Ini suami borongan kayak nama <laughs> <laughs> Makanya Mbak Dewi udah punya putra belum? Udah. Berapa? Dua orang putri. Dua orang putri ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah umur mau menikah belum? Belum. Yang besar Ay. 9 tahun. Berapa tahun yang hmm. usah? Coba kalau 12 tahun kenalin sama dai yakin nanti ya. Kenalin dulu, Mali. belum menikah, belum Mali menikah, menikah. <laughs> <laughs> <tapi <tapi adalah, uh, apa namanya. Baik, intinya adalah apa namanya? Salatullah tahajud. Kemudian mohon ampun, kekakuan dengan suami dirubah, kalau ada masalah dirubah, eh, kalau ada masalah dibicarain dengan baik, ya. Yeah. Kemudian banyak senyum dihaluskan hatinya mudah-mudahan itu SKPT SKPT nggak ada seminggu insya Allah bisa baik amin, amin Amin Amin ya, ya sabar ya. ya Alhamdulillah banyak teman terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap seseorang pasti punya kisah dan cerita masing-masing semoga itu bisa menjadi pelajaran untuk kita semua teman-teman jangan anda kemana-mana Tetap bersama Ustaz Danu dan Daizah Kimirza di Bengkel Hati. Karena kami akan kembali ke saat lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Bengkel Hati bersama Ustaz Danu dan Daizah Kimirza. Baik Ustaz, sedikit kita membahas lagi tentang tema susah dan bahagia. Apalagi zaman sekarang terkenal dengan zaman serba susah ini Ustaz. Ekonomian kita katanya semakin sulit. Nah, iya. Bagaimana sih? Tapi surveinya bilang enggak loh. bagaimana sih surveinya? Surveinya bilang uh, kemiskinan mulai mulai berkurang katanya. Iya, mulai berkurang tapi merajalela. Nah, itu gitu. Karena yang survei juga enggak tahu ini gimana ya. Jangan-jangan yang survei juga orang susah juga. Lah, ya. Ini kan awak mencari kebahagiaan di tengah-tengah kesulitan. Iya. artinya kan seperti wasu saat jadi ibarat e, ketika kita di tengah gurun di situ ada setitik air yang bisa menghilangkan dahaga bagaimana saja kita mencari kebahagiaan di tengah-tengah kesulitan iya <tuh> yang pertama jelas ya namanya kita mencari kebahagiaan dunia akhirat namanya lah kita mencarinya komplit. Kita coba lihat salah satu firman Allah taala dalam surat Az-Zariyat namanya dalam surat Az-Zariyat ayat 22 itu menceritakan basis sama irid hukum. Jadi di situ dijelaskan dan di langit ada jalan rezekimu. Jalan rezeki ini kita harus kita cari karena ada di langit. Kemudian bagaimana caranya itu bisa menjadi jalan agar kita mendapatkan diantara sesuatu yang susah. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Di situ diceritakan di ayat sebelumnya Al-Zariah 16 ceritakan Innahumkanu kebelatali kamu sinin Sesungguhnya mereka di dunia Selantiasa berbuat kebaikan Jadi salah satu jalan Untuk mendapatkan riski Riski itu salah satunya Kenikmatan kebahagiaan yeah. Itu adalah kita berbuat baik Kepada siapapun Kepada Saudara kita yang seiman Maupun Umat-umat uh, Allah yang Hamba-hamba uh, Allah yang Hamba-hamba Allah yang memang Belum seiman dengan kita Kita tetap berbuat baik Karena untuk diri kita Apapun kita berikan Apapun kita berikan yang terbaik yeah. Nah disitulah salah satu jalan Untuk mendapatkan kebahagiaan Jalan untuk mendapatkan Rizki Banyak hal yang bisa kita kerjakan di dunia ini Tentang kebaikan yang diajarkan dalam Islam Coba kita mulai dari saat ini dari mulai Bapak Ibu duduk di masjid untuk mendengarkan uh, ceramah itu juga kebaikan sebenarnya. Iya. Dan mudah-mudahan dari sana jalannya itu terbentang uh, jalan kebahagiaan itu terbentang salah satunya. Jadi mudah-mudahan kita tidak bisa memilih ya. Oh yang baik itu yang ini yang jadi saya bahagia, berarti ini kita enggak tahu. Tapi yeah. Allah itu peka, Allah itu pasti tahu. Jadi nanti kalau kita berbuat baik, kemudian dekat pada Allah taala mm. jalan syariat kita akan dikenalkan dengan orang Yang bisa menjadikan kita bahagia Atau pekerjaan ya. yang bisa menjadikan kita Rezekinya bertambah, insya Allah seperti itu Baik Ustaz, ya. artinya Bagaimanapun kebahagiaan itu harus Diraih Ustaz ya, harus dicari Dicari, harus dicari Iya, tidak datang dengan sendirinya Tidak datang dengan sendirinya, kecuali terhipnotis Nah itu, terhipnotis Jadi mau tidak mau, jadi ikut bahagia Jadi ikut bahagia <laughs> Baik, Ustaz kami persilakan kembali Untuk Ya Bunda, kita langsung bertanya kepada Ustaz Danu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz Danu dari Bu, Tegal. Tegal. Ya. ya. Dari Tegal. Ini ke ya. apa? NC pernikahan ya Ustaz? Iya. Kepada Ustaz Danu kami persilakan untuk menikah. Aduh. Oh bukan salah. Itu mas kebalik. Allah kepada Ustaz Zaki, saya persilahkan untuk memilih kan begitu. Iya. Terima, Terima kasih kepada Bapak Ustaz Janu dan Saiful. Saya nama saya Sri Rezeki Pangestuti dari Bulakwaru Kecamatan Baru Kabupaten Pekal. Iya. Uh. RT berapa RW berapa? Loran mana? Maaf Ustaz Janu. Iya. Iya di sini uh, kami datang serombongan ingin menanyakan uh, kami ini penggemar sekali bengkel hati. Alhamdulillah. Eh, alhamdulillah, alhamdulillah sudah 2 tahun ini, Alhamdulillah. Sebab sebelumnya Ibu, Ibu Sri Rahayu Pangastuti. Rezeki. Sri, Rezeki. Rezeki Sri Rezeki Pangastuti. Sri Rezeki Pangastuti. Itu lah, sepakai juga. <laughs> Tidak ada. Rombongan Tegal mana? Rombongan Tegal. Keluarga teman Bapak Ustadz Ustaz Ust. ini Amir. Oh, ini suami. Oh, oh, Bukan, ini... Uh, Uh, pembimbing, pembina bing bing bina Oh, ya. Ustaz. Alhamdulillah. Akhirnya juga Ustaz. Gitu ya. Apa enggak namanya Bapak ya. Pengasuh pondok Tanab ya. ya. ya. Eh, minta ya alhamdulillah. Kami, kami minta minta maaf karena kami agak tinggi duduknya kalau Bapak Haji ya. Alhamdulillah. Hmm. Silakan, ya Ibu gimana. Begini Bapak saya penggemar pinggel hati yang sudah lama ini alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bertanya. Saya sering sudah mendengarkan tak lama dan tidak pernah saya tinggalkan hampir 99 persen. Tapi keluhan saya ini kok belum pernah ada yang sama, Pak Ujang. Apa? Kalau nah, keluarnya ya. hanya cuma dompet yang kosong sama. <laughs> itu tadi kan enggak pernah ketinggalan 99%. 99% insyaallah kami mengikuti dan tidak mau diganggu. Oh, ya. berarti yang 1% itu yang penting, mak. Nah, itu. maksud saya itu. Ketinggalan kata. Ketinggalan 1%. Persen. Gimana Ibu? Gimana ya. Ibu? Tuhan saya ini sudah hampir 5 tahun. Mata saya ini gatal Pak Ustad, gatal. Iya gatal diputuk-putuk kadang-kadang pakai kain enak sekali. Tetapi kami sudah datang ke dokter, katanya sehat. Mata saya sehat. Telinga saya juga gatal pada hati ya. Oh, uh. Kemudian punggung di belakang ini sentongan istilahipun para oh. orang wetanipun ngaten nggih, pegel pegel semua. Iya sampai ya. leher ya. Pernah kami periksa lab ring bahkan itu pernah memang menderita kolesterol 202-220 maksimal. Tidak terlalu tinggi. Namun sekelah normal. Tetap kok sentongannya gak sembuh-sembuh seperti masuk angin. Namun alhamdulillah hari ini tidak sudah tidak. Karena yang bikin penyakit itu anak buah saya Ibu. Oh gitu kan. Yang bikin sakit ibu ini anak buah saya nih. Yang gaib gaib maksudnya. Ya nggak tahu ya. namanya Sakit kan nggak tahu ya. Tapi paling tidak begini ibu. Kalau iya. mata gatel, gatel nih ya. Iya gatel. Gatel ya. <gatal> itu berhubungan dengan keinginan. Nah, iya, tinggal iya. yang gatel yang mana kanan apa kiri? Kanan kiri pak Zed. Oh, oh kanan kiri. Kanan iya. kiri sebenarnya begini. Kalau memang itu hanya gatal, tidak ada panas, Insya Allah ibu Sri rezeki wilih wilih. Eh apa tadi? Dari... Panas tuli, panas ya. ya. Ya namanya ini eh, semua Sri rezeki panas tuli harmoni. <laughs> Jadi itu biasanya dikarenakan keinginan yang kuat biasanya. Kalau gatal, nah tinggal gatal ini letaknya di mana? Di mata omanya. Di matanya sebelah mana? Yang kanan sama kiri. Berarti, ibu kalau melihat sesuatu yang baik atau yang buruk, maunya bereaksi walaupun tidak emosi. Bereaksi. Hmm. Bereaksi itu mau entah bicara, entah berpikir itu bereaksi namanya. Nah, itu keinginan. Bukan marah. Jadi, kalau melihat sesuatu yang baik ya cepat sekali. Bereaksi senang. Kalau melihat sesuatu yang tidak cocok ya... Reaksi aja bukan marah bereaksi maunya bilang jangan lakukan jangan ini tapi baru reaksinya. Hmm. Itu memangnya tidak boleh Pak Ustaz. Harus Ustaz. ditenangkan dulu oh, gitu iya, iya. loh. Jadi reaksi terang, tepat ya. ini bisa menjadikan keliru kalau kita tidak Ustazia. punya dasar. Memangnya hmm. begini, ada seseorang yang salah. Boleh sih secara manusiawi, tapi secara syariat kita harus melihat salah ya. Sebenarnya yang berhak menyalahkan Allah taala dan kita hanya berhak memberikan nasihatnya itu baru ya. benar. Hmm. Tapi kalau salah kemudian kita otak kita bereaksi maunya menyalahkan walaupun belum bicara nih, maunya nyalahin maunya gini kuat kali. Nah, itu namanya reaksi mau menyalahkan. Itu biasanya ya. ujungnya gatal di mata kiri. Kalau melihat sesuatu yang baik, reaksinya maunya ikut senang, ikut ini reaksinya. Nah, itu nanti gatalnya di mata kanan. Nah hmm. kalau itu harus ditenangkan Berarti kalau ada seseorang yang Senang, bahagia, atau baik Santai aja dulu hmm. uh, Ingat pada Allah dengan membaca Membaca Allah Akbar Atau membaca Subhanallah Boleh istilahnya hmm. Dan itu lebih ringan dan itu lebih bagus hmm. Sama seperti membeli seorang yang salah Jangan bereaksi dulu Tapi membaca Astagfirullahaladzim hmm. Untuk kita dulu Astagfirullahaladzim Kenapa saudara saya begitu Baru doa yang baik Nah itu reaksi yang boleh. Itu hanya reaksi aja Ibu. Jadi bukan lari ke arah marahnya belum-belum. Nanti kalau sudah gatal pedih, panas, nah itu baru plus Bidak -bidak emosi. Panas. Tapi Alhamdulillah mudah-mudahan Ibu paham ya, itu ya, reaksi, ya. baru reaksi. Nah kalau sentongan Ibu? Pak Anwaran yang belakang ya, itu ya. berhubungan dengan ini dihabisin aja kalian. Ya kalian aja. Nah ini kan? beda. Berhubungan kalau Ibu menjalankan suatu pekerjaan maunya itu kuat sekali. Nah ya itu aja. Itu kuat. Benar. tidak boleh itu Bu Ustaz. Ya. Karena kuatnya pakai greget-greget di situ. Ya. Jadi bukan kuat dengan seneng, hmm. kan, tapi kuatnya dengan gerget-gerget <tuk> mamanya naksir aja. Iya. Ya. Ngerjain gitu mau nggak bisa sih? Tapi dikerjain gitu, oh, seperti betul. itu. Betul. Ibu betul begitu, betul. Kali. Nah iya hmm. itu makanya benar jawaban saya. Bukannya ya. tidak boleh, harus dilaremkan. Jadi istilahnya boleh dikerjain, tapi nggak boleh gerutu di. Sini. Gerutunya di. Dikerjakan tapi tidak boleh ngomong. Iya, jadi normal ya. aja. Ya, namanya orang mengerjakan sesuatu nggak bisa normal gitu aja. Kemudian ibu ngerjain dan semuanya uh, cara ya. kerja ini ada dalam syariat. Hmm. Insya Allah. Itu tidak akan menjadikan sakit nanti. Ya. Bukan paham ya? Nah, iya, telinganya, Pak Ustaz. Telinganya, Nanti. Sama selesa. Nanti, selesai. semuanya ya. diborong aja. Iya. Nanti, ya. Pak Haji gimana? Pusing. Pusing. Banyak. banyak. Nanti Baya. bayar iklannya. Banyak nanti. Ya. Itu nanti tadi, ibu, ya. Iya. Itu tadi, Bu, ya? Itu baru sampai mana tadi, Bu? Baru sampai, sampai sini, nanti. ya? Oh, Nanti, iya. terus itu pertanyaan sampai bawah, Ustaz. <laughs> Baik, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semakin menarik saja. Jangan anda kemana-mana tetap di bengkel hati. Karena Ustaz Danu dan Udanda'i saking dirilakan kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Akbar. Di dalam ini Allah memberikan kehidupan yang penuh dengan warna-warni. Cuma kadang kita yang mewarnai hidup ini hanya dengan satu warna sehingga kita menganggap bahawa apa yang benar menurut kita harus benar menurut orang lain. Padahal kebenaran mutlak itu hanya milik Allah semata. Manusia hanya diberikan kebenaran yang bersifat misbi dan relatif saja. Baik untuk berikutnya kami persilahkan kembali untuk langsung bertanya kepada Ustaz Danu. Oh baik sebelum itu kita terima telepon terlebih dahulu. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ibu dengan ibu siapa, di mana ibu? Uh, saya dengan ibu Yati. Ibu Yati. Ibu Yati. Iya. Di mana ibu Yati? Di Minangkabau. Minangkabau. Jalan Minangkabau. Oh, Minangkabau si ini Sumatera. Iya. Ya, Terkenal Minangkabau itu. sana, Sumatera Barat. Baru mau minta oleh oleh saya dari ya. ini Baik, ya. ibu silakan. Ya, Ustaz Ustazanu. Waalaikumsalam, warahmatullah. Saya sebetulnya mau nanyakan, uh, saya ada ibu saya, ibu saya tuh uh, sudah tua ya, sakit tua, uh, uh, namanya ibu Semi, sekarang juga hanya tinggal bisanya ya, nggak bisa bangun tidur aja. Uh, itu saya uh, sudah dua, dua dua tahun ini kebelakang. Kesehatannya udah mundur sekali. Iya. Yeah. Itu gak bisa. Sampai saat ini tidak bisa. Udah gak bisa apa-apa. Baik. Waktu itu katanya ada yang ya saya gak tahu ini benar-benar. Apa dulu ibu saya tuh pernah mungkin ada apa ada pegangan atau dikasih orang tuanya. Yeah. Tapi sampai sekarang saya gak tahu mohon solusinya, apakah ini bisa kalau memang ada supaya diangkat di dia, udah gak bisa sabar. di transfer transfer mah, uang bu di si hati malu aja. transfer ya, mah, ma. ibu transfer ke kita-kita ya. nih alhamdulillah sudah kan ada rezeki oh, alhamdulillah, kalau pakai kalau lagi ya. <laughs> ibu-iati umurnya ibu umurnya Ibu Yati sendiri berapa? Umur saya Ya. Umur saya sudah 61. Umur oh. 61 berarti ibunya sekitar 80 berapa? 90 berapa? 87. Ya? 878 87 ya. 88 ya. ya. Oh, 88 tuh 87 tambah 1 berarti ya. Iya. Ah, iya. Habis ya. 87 88. Iya, ya. Jadi ya, ya. <laughs> ya, Ibu Yati, ya, ya. begini aja. Kalau Ibu sudah E, merasa ini orang tua saya ya sedih seperti ini kan begitu ya yeah. saya hanya mengajak ibu Yati beserta saudara saudara ibu Yati yeah. untuk mulai malam ini yeah. dan seterusnya rajin yeah. tahajud rajin dulu yeah. ya kemudian selesai solat sunnah tahajud yeah. ibu Yati mohonkan ampunan kesalahan dan dosa-dosa ibu saya mohonkan ya. ampunan aja mohonkan ya. ampunan aja ampunkan mohonkan ampunan kepada Allah terus sampai satu jam kurang lebih nah habis itu ada salah satu doa dimohonkan ya Allah ya. jika memang di dalam tubuh ibu saya ada ilmu di mana beliau dulunya pernah melakukan perbuatan musrik ampuni dosa musrik ibu saya ya, ya. harus dimohonkan juga itu dosa musriknya ya. Paling minimum 3 kali atau berapa kali ya. silahkan, kemudian mohon diberi jalan yang terbaik. Menurut Ibu jalan terbaik apa? Maksudnya saya tanya, Ibu maunya Ibu Yasin terhadap beliau apa maunya? Mau sembuh atau mau itu? Ya, kalau memang masih dipanjangkan umur, biar dia sembuh, kan? Oh, gitu. Kalau, ya, oh, kan ada dua, kata dia bilang. Iya, tapi tuanya? kalau memang tidak, ya saya ikhlas. Oh, ibu ikhlas, beneran nih. Iya, kita ya. semua keluarga kasihan, Pak, lihat sakitnya. Iya, ya. ya. alhamdulillah. Ibu, nanti mohon nasihat saya dijalankan ya. serius. Benar-benar ya. Kemudian ya. semua putra-putrinya harus menjalankan Dan memintakan ampunan dosa-dosa ibu dahulu ya. Kemudian kalau ada dosa musyrik Karena ilmu-ilmu dulu Mohon ya. diampunkan oleh Allah Ta'ala Mohon dimohonkan untuk diampuni oleh Allah ya? ya Kemudian mohon diberi jalan Sebutkan jalannya ibu kepada Allah Sebutkan tidak apa-apa Maunya kalau memang mau sembuh Doa tidak sembuh Kalau memang mau bablas Doa bablas meninggal maksudnya, nggak apa-apa ibu silahkan tidak apa-apa, ya, saya nggak ya. oh, bertolak. Kenapa? Saya nggak bertolak. Ya kan mohonnya ada dua, ya. Ya, kalau ya, memang mau sembuh mohon diberi kesembuhan kalau memang sudah waktunya meninggal, mohon dipercepat itu, yang, itu yang ya itu doa namanya doa ya doa. Ya, Alhamdulillah. Ya, baik. Mudah-mudahan, makasih ya, Bu. Iya, terima kasih Ustaz Danu. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita persilahkan kembali kepada jamaah di Masjid Anidza untuk langsung bertanya kepada Ustaz Danu. Kami persilahkan lagi. Ada seorang penelpon yang sudah siap. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, dengan ibu siapa, di mana ibu? Yuliyawati di Purwakarta. Yuliyawati di Purwakarta, baik silahkan bunda. Iya, ini saya mengalami apa pembengkakan ginjal sebelah kanan akibat dari penyempitan saluran kencing. Dan hmm. kemarin tanggal 31 Mei itu saya udah dioperasi sudah dipasangin selang. Jadi mohon solusinya, solusinya. Oh, iya, ini ibu apa mbak? Oh, apa ya udah nikah sih cuma belum punya anak jadi mbak Oh mbak. <tik> mau boleh saya kasih nasihat dikit aja tapi mbak Yuliawati nggak boleh marah mau nggak iya maleh nah kalau mamanya telpon nih Ditanya datang langsung salam assalamualaikum oh itu bagus sekali nanti jawab waalaikumsalam oh, yeah. itu doa nah di sini saya tadi dengar mau mau dengar salamnya belum ada nih mbak Yuliawati tapi tidak apa-apa kali lupa ya, Mbak, ya? Iya. Masih pagi, Ustaz, masalahnya. Masih pagi, masih ngantuk-ngantuk. Mbak <laughs> Yuliawati masih ada di... Di ya, Halos? Masih, yeah. masih ya? Masih, iya. Ah, masih. Begini, Mbak Yuliawati. Kalau ada pembengkakan di ginjal karena ada penyempitan ureter, itu biasanya nih, Mbak Yuliawati, kalau ada masalah di dalam keluarga, Bisa dengan suami atau dengan orang tua relatif Mbak Yuliyawati itu kebanyakannya itu cengkel, dia marah tapi diam ya, maksud saya cengkel, marah tapi diam betul apa tidak ini Mbak Yuli? Iya betul. Nah yang paling banyak sama suami atau sama orang tua? Sama suami oh, sih dua <Susuri> ya, nah, suami saja sama suami lah saya belum pernah ada yang jauh sama tetangga <tutup> ya, setiap, setiap, setiap. memang jarak ya makanya <tutup> kita rasinya kuat ya benar ya sama suami ya Mbak Yuli ya iya betul nah suaminya ada di sebelahnya situ enggak? di sebelahnya Mbak Yuli enggak? ada ada nah oh, sekarang ayo. saya mau tanya biasanya itu kan ada pembengkakan gigi sebelah kanan tadi bilangnya iya saya tanya Mbak Yuli sebelum telepon ke acara bengkel hati ini Mbak Yuli merasa sakit gak di perut sebelah kanannya? Iya, merasa sakit. Sakit ya? Sekarang saya tanya. Jujur, Mbak Yuli. Mbak Yuli, maukah Mbak Yuli kembali ke jalan Allah? Salah satunya, salah satunya nih. Iya. Jangan tinggalkan sholat lima waktu, mau gak? Iya, mau. Mau ya? Ijala mau ya? Iya. Yang kedua, Yang kedua, kalau ada masalah dengan suami, selesaikan dengan kata-kata yang manis. Mau gak? Insya Allah mau. Insya Allah mau. Benar ya, sebetulnya? Iya. Insya Allah bener. ini berat atau insya Allah itu bahagia sekarang katanya? Bahagia. Bahagia berarti ya. benar ya? ya? Sekarang saya mau tanya, maukah Mbak Yuli meminta maaf sama suami? Saat ini, telepon jangan ditutup. Iya. Mau? Silakan minta maaf. Kalau ada sesuatu sama suami... Uh, seringnya jengkel tersimpan mohon yeah. ma mohon maaf sama uh, suami boleh deh ya yeah. maaf yeah. suamiku saya minta maaf mohon maaf kalau selama dari awal kita sampai sekarang ini kadang ada kejengkelan kejengkelan yang terpendam yeah. saya mohon maaf karena kejengkal kejengkal itu tersimpan saya mohon ampun ya. alhamdulillah ya. suami sudah mengangguk memaafkan istri iya ya, oh, alhamdulillah alhamdulillah sekarang ya, saya mau tanya sekarang perutnya yang sebelah kanan yang tadi sakit gimana sekarang eh hmm, sekarang sudah enggak terasa heh Bu Rani ah udah ya. apa berarti satu Beneran, Alhamdulillah bilang apa sama Allah sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah Robil alaikin. Kemudian, Mbak Yuli, jangan lupa salat sunatajud. Kemudian mohon ampun beneran. Dua minggu ini mudah-mudahan pengkak kincar sebelah kanan cepat sembuh ya. Amin. Amin. Jangan galak-galak lagi lah ya. Ya. <laughs> ya, kalau Mbak Yuli, ya. Ya baik, terima kasih. Mudah-mudahan ya Mbak Yuli ya. Iya sama sama. Nih rombongan dia, ya, alhamdulillah. Ya, ya. Iya, ya, silakan salam dulu Mbak. Hmm, langsung tutuplah. Lupa lagi. Ya namanya lupa, kita nggak boleh marah kan. Biasanya ada saudara kita kalau lupa salam langsung. Ya. Oh, gitu. Nggak usah, nyantai aja. Iya, satu Tuhan yeah. Allah, uh, satu kisah yang uh, menarik lagi untuk kita simak dan mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik bersama, pemirsa. Jangan kemana-mana. Karena Ustaz Danudan Daizaki Mirza Dalam bengkel hati Kami akan kembali sesaat lagi <tik> La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu tu zalimin Betapa sering kita Menzalimi orang-orang yang ada Di seling kita Bahkan terlalu sering kita tidak sadar Bahawa diri ini pun kita julumi dengan sendirinya. Baik, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk berikutnya kembali kami persilahkan kepada jamaah di Masjid Anida ini. Untuk langsung bertanya kepada Ustadz Danu. Baik, ya silakan. Ini seorang abang beserta istrinya tentunya ya. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Roni dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Uh, permasalahan saya, Ustadz. Makanya ya. di dekatin, Mas. Maaf. Oke. Okay. Nah, suaranya diangkat lagi. Okay. Yeah. Permasalahan saya, Ustadz. Uh, sudah lima tahun menikah, tetapi belum punya keturunan. Uh, dengan ada, satu lagi, ada semacam eksim di perut. Sudah saya cerita sejak akhir balik. Itu timbul dan hilang lagi sampai sekarang. Dari akhir balik sampai sekarang, eksim. Yeah, yeah. Seperti eksim. Seperti eksim. Eksim yeah. itu apa? Eksim itu ini yang pakai tulalit itu. <laughs> itu mesin potong rumput itu, Hasan. Itu es krim itu ya? <laughs> Ya sudah Mas Tony. Kalau uh -huh. ekskrim sampaian. Uh -huh. <laughs> Apa tadi eksim? eksim. <laughs> ah. <Bisnya>. <laughs> <laughs> kalau eksim uh -huh. di perut, ini ada beberapa hal yang saya curiga aja. Saya curiga ini. Yang pertama adalah ilmu dari keluarga. Ini ini curiga loh ya. Saya nggak nggak nggak tngerti curiga. Karena ilmu itu bisa kalau ngedon di perut itu bisa menjadikan seperti itu. Kalaupun mamanya ada, biasanya. Kalau ada... Apa tadi? Eksim. eksim. Saya mau ek krim aja ini. <laughs> ada eksim di perut. Ini biasanya punya tipikal seperti ini. Kalau ada masalah di dalam keluarga, maunya, mau menyelesaikan, tapi dengan... dengan... dengan emosi, dengan keinginan yang kuat. Kalau saya melihat Mas Roni, ini... Kayaknya enggak pas deh, Mas Roni seperti itu enggak sehari-hari? Iya. Yeah. Seperti itu. Benar sekali. Betul Mbak. Kalau ya, punya keingin, ya ah, kalau punya keinginan, kalau ada masalah di dalam keluarga, keinginan mau menyelesaikan kuat sekali, betul? Betul ya. Iya. Yeah. Oh, berarti benar es krim ini. Es krim. <laughs> jadi Mas Roni, kalau bisa Business. nanti dirubah, jadi Keinginan mau menyelesaikan sesuatu masalah dalam keluarga itu kuat. Dirubah menjadi tenang. Kemudian dicari solusinya. Jadi tidak tidak punya keinginan. Biasanya kalau udah ada masalah itu. Di sini langsung. Kebop, bop, bop, bop, bop, bop. Maunya menyelesaikan. Nah itu coba ditenangin. Itu yang menjadikan uh, eksim di daerah perut. Hanya itu saja. Kalau memang eksimnya di perut. Jadi dirubah. Kemudian tahajud. Mohon ampun pada Allah Taala kalau sifat itu memang kurang bagus di hadapan Allah. Yeah. Kalau kita manusia enggak tahu, tapi kalau di hadapan Allah ya seperti itulah sifat yang tersembunyi yang ada dalam hati kalau ada remata keluarga maunya menekan kuat sekali. Plus ada ada emosinya, ada ada emosi, enggak harus marah. Emosi itu kuat ya, kuat sekali. Mas Roni seperti itu? Iya. Yeah. Oh Alhamdulillah. Yeah. Nah nanti dirubah ya Mas Roni ya. Masa. Benar. Serius. Uh, kalau memang itu sifat benernya Mas Roni berarti saya hilangkan itu ilmu keturunan itu saya hilangkan. Karena saya gak bisa lihat tapi me, me, me, kalau memang sifatnya seperti itu berarti itu dari sifat yang kurang pas saja. Kemudian ya. kalau memang ada Belum dikaruniai keturunan Nah tes dokter apa bunyinya Sperma yang kurang atau ada sesuatu Di rahim menurut dokter Bagaimana Mas Rony Kita sudah periksa lab berdua ha -ha. Hasilnya normal Normal semua? Ya. Mas Rony normal. normal Spermanya normal, normal ekornya tidak terpotong, normal normal. persentase di atas 60 yes. atau kebanyakan ekor <laughs> ekornya bersabar <laughs> kemudian mbak istri ini juga normal juga, rahim gak ada masalah gak yes. ada gak tersumbat apa-apa gitu ya uh, katanya sih ada infeksi di saluran indung telur, saluran indung telur? Yes. ada infeksi iya yes. Uh, oh, kalau HRC, ada infeksi gitu. ini yang harus dirubah. Kalau ada infeksi di saluran indung telur ada beberapa hal di sini. Yang pertama sering jengkel sama ibu. Yang kedua sering jengkel juga sama suami. Yang mana hmm. ini? Suami. Sama Jawa? Suami. suami. Coba Mbak-nya dikasih ke Mbak deh ke istri Mas Roni. <laughs> Kenapa sering jengkel sama suami? Mas Rani kan tenang, kalem, hmm, kalem, gitu gimana? Keren, keren. Agak deket ibu. Kali jengkelnya sama masa lalu aja. Masa, oh, masa lalu. lalu, bilangin masa lalu yang harus kita. Ini masa sekarang, masa depan, cari rezeki kuat. Udah itu. aja, ya, ya. Tak timbul itu, baru timbul jengkelnya kan suka ingat single jengkel kayak Emang masa lalunya apa? Biasa <tis> <Yes>, masalah lelaki. <tis> oh, yeah. kan oh, yang benar. Yang laki laki juga, laki. juga gak ini. Hampir yeah. ya. uh, ya. Pasti banyak pacarnya itu. <tis> <tis> <tis> gimana Mbak? <tis> masalah lalunya gimana? Banyak ceweknya Bu. Banyak yang ini kali setia naksir ya. Oh, oh, ya. Kan ah. harusnya bersyukur dong. Ya alhamdulillah. Ya. Diam-diam nih Mas Rani ini punya pelet Minta dong <laughs> <laughs> ya sudah, Janganlah jengkel Serahkan semuanya pada Allah Ta'ala Serahkan semuanya pada Allah Mohon agar suami dilindungi Dari perbuatan-perbuatan yang doleh Masih Udah doa yang baik-baik aja Kemudian hilangkan rasa jengkel Insya Allah nanti saluran indung telur Itu akan membaik Cepat sekali Sama seperti yang Mbak hmm. Yuli mana? Yuli Mbak. Mbak Yulia. Mbak Yulia tadi ya, Mbak. Dari mana itu tadi ya? Dari mana tadi, Mbak? Dari Purwakarta. Itu alhamdulillah Allah langsung memberikan kesembuhan. Sangat cepatnya. Sangat cepat. Makanya di sini jangan jengkel, udah biarin aja suami begitu. Maksudnya begitu itu ya normal-normal aja. Yang penting doakan yang baik. Yes, Allah, ya, all right. Ya. Semoga nanti saluran hidung telur tuh baik. Amin. Iya, ya? jangan dijaga lagi sama suaminya. Insyaallah. Wah, mau, mau tanya nih, suami kerjanya di mana sih? Di oh, di. Yeah, Hah? Di. AMD ya? Enggak. PNS, awas. ya? PNS. PNS. Wah, itu yang dicari tuh orang-orang oh, tuh. Tenang aja, Mas. Tenang pokoknya. Tapi, uh, <laughs> <laughs> tapi anu deh ya. Uh, saya juga uh, titip sama saudara-saudara di Lombok jangan sering berantem di sana kan sering berantem antar kampung tuh Dia, pokoknya nah. jangan deh ya saya kadang pedang prihatin udah jangan berantem saling doain aja yang baik ya Insya Allah ya ya mudah-mudahan uh, ini bisa dilanjutkan ini mudah-mudahan uh, cepat nanti di hadapan Allah nasihat saya dijalanin Mbak khususnya. Ya. Yeah. Uh, mohon ampun pada Allah taala. Mudah-mudahan nanti uh, ada radang itu cepat kali sembuhnya. Amin. Kemudian Mas Roni juga rasa sayang pada istri dikeluarin jangan diem aja. Yeah. Kayaknya enggak enggak begitu-begitu sayang sekali dengan sama istri. <laughs> Waduh. Nah, lu jujur jujur. Biasa-biasa aja atau sayang sekali jujur aja. <coughs> ada jemaah nih yang jawab ayo. Berani enggak kira-kira Berani Ustaz. Ah, gimana? Sayang sekali atau biasa? Kalau dulu waktu pacaran sayang sekali. Sayang sekali. <laughs> gak apa-apa. apa-apa, Ini gak boleh dimarah ya. Ibu-ibu gak boleh dimarah. Ini benar-benar kejujuran. Sekarang gimana? Biasa-biasa. Biasa, ya. <laughs> saya ngasih satu. Saya ngasih satu. Gak boleh dimarah. Gak apa-apa. Ini kan jadi jujur. Pak yeah. juga gak boleh marah. Ini keadaan hati. Makanya saya bilang. Mas Roni harus sayang sekali sama istri. Karena saya melihat nih. Dari raut muka ini kelihatan bukan membaca hati, jadi raut raut muka aja. Nah, yeah. saya mohon sayangi istri lebih sekarang. Ya. Yeah? Mm -hmm. Karena kalau nanti rasa sayang sama istri kurang, itu yang namanya sperma itu sudah masuk nih kerahim. Nanti di situ ngendon aja diam dia. Iya. Yeah. Yeah. Sama saya Mas Rodi. Kenapa? Rasa sayangnya kurang. Kalau rasa sayangnya kuat, ini sperma ngobuhan mm -hmm. langsung. Yeah. Mm -hmm. Mantap nih, ini bos saya sayang sekali sama istrinya, mm -hmm. saya mantap itu jadi itu sperma masuk Semua kesal tur nggak cuma satu sepuluh oh, ya, ya. <laughs> jadi, begitu yang nih, Ma, ya mas Raniwal ya ini nah, ya. cara kerja sperma sebenarnya uh, bisa aja uh, karena rasa sayang kita kurang soalnya sperma itu jalannya Hai. agak lambat setelah dirahim ya, terjadi, rahim, ya. Yes. munculkan rasa sayang kemudian tetap doa pada Allah Taala rajin tahajud serius Mohon diberi momongan, amanah ha. anak mudah-mudahan Allah mengabulkan. Amin. Amin. Ya Amin. Allah, pues. Baik, Baik, ya, selamat pagi, ya. E, ada salam hormat dari santri Lombok. Oh, iya. Santri Lombok. Nggih, santri nah. saya, insyaallah ikut ya. salam. Ya. Ya. salam. Alhamdulillah, terima kasih. Salam buat beliau semuanya ya, nggih, ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Iya, dari saya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uh, untuk berikutnya, kami persilahkan kembali untuk bertanya langsung kepada seorang Bunda. Bunda, karena waktu, tolong singkat padat ya. Itu poin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ada yang mau ditanyakan masalah tangan ya. Itu namanya siapa? Oh iya, Ibu Haji Popan dari Majelis Taklim Lim Pusdai, Bandung. Bandung, ya, ya. ibu di sini mau ngapain? Mau oh, nanya masalah penyakit. Oh iya iya iya. Sambil siwat rahmi gitu. Iya. sama dari jatah aja ya? <laughs> iya. gimana biar, ibu? Biar cepet ya. Iya. Tangan saya. Udah. Kok jadi ibu yang bilang ya? Harus cepet nih Ini ini mau acara biar siapa bu? ibu? Ini semua. Iya <laughs> <laughs> gimana ibu? Uh, ini pak usah tangan saya ini ya, udah mau jalan 4 tahun kata dokter uh, umum katanya asam urat sendi terus kata dokter di jakarta katanya rewati tulang terus uh, kata dokter ahli tulang ini urat sejegit jadi sebetulnya penyakitnya kalau tarutan, apa sih penyakit saya ini? Gitu. Emang saya dokter ahli tangan, bisa tahu. Ah, ahli bengkel hati, gitu. Ah. barangkali dari hati saya ke Oh gitu. iya, iya, iya, gitu. iya. Ibu gaul juga nih ya. Ibu, Ibu namanya tadi siapa namanya? Jawab. Ibu Hajang Popon. Ibu Hajang Popon. Iya, Pondok. Uh maupun mau ada pondosnya. Ya, oh gitu. Ya. Iya iya iya. Tenang hmm. aja ikut, pokoknya masalah urat kejepit itu satu danu jagonya. Oh iya. Hahaha. <laughs> Biasanya kalau urat kejepit lagi mah enak dong. <laughs> silakan silakan. Dilanjut sama dai jaki sosok sekali bu, sosok sekali. Emang ini, ini udah bertahun-tahun nganggur <laughs> jadi ya silahkan aja. Aduh, ini em em emang bener kalau orang kejebet enak kata ibu kata yang mana? Aduh, ini saya salah mancing <laughs> gitu. Yang dipancing dagak ternyata ini. <laughs> yang dipancing jagua sih. Dan malu benda tua. Iya buat papan. Begini aja, itu yang sebelah kiri ya. Baik. Duat Oh dua-duanya, ya. kalau dua-duanya, kalau sebelah kiri saya mau jawab, tapi kalau dua-duanya, kita harus break dulu. Ia ya, harus break dulu. Kita tunggu ibu. nih jamaah he masjid uh, ya. Anida juga pemirsa pengen hati ya. Baik nanti mungkin uh, di segmen berikutnya ibu ikut berdoa bersama Ustadz Danu. Mudah-mudahan ya. tangannya tadi tu yang bermasalah bisa. Ila penyakitnya oleh ya Allah. Ia ya, ilah semua yang terjepit di dalam tangannya, penyakitnya yang ilah. Oh, oh ya <laughs> ya. Iya iya baru <laughs> cerita ibu <laughs> ya, <saya> ini. <laughs> <laughs> Baik ibu nanti ikut berdoa ya sama saudanu. Ya terima kasih. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh menarik cerita dari bunda kita tadi. Jangan kemana ya. mana, karena sebentar lagi saudanu dan Daiza Kimirza akan kembali. Alhamdulillah Di kesempatan kali ini Di pengajian pagi hari ini Begitu banyak ilmu yang kita dapatkan Bagaimana tentang susah dan bahagia Yang harus senantiasa Kita syukuri dan kita hadapi Dan Ustadz, sebagai kesimpulan Dari tema kita nih, Ustadz, Tentang susah dan bahagia Bagaimana sikap yang terbaik di dalam menghadapi kedua hal ini ketika susah harus seperti apa bahagia harus bagaimana iya tuan kalau memang kondisi pada waktu itu kita merasa susah yang pertama kita ucapkan adalah astaghfirullahaladim kalau itu memang suatu musibah yang menjadikan hati kita tergetar ya kita membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu itu yang wajib kita kerjakan. Kemudian jika kita bisa dengan membaca hamdalah. Yeah. Itu memang kalau kita merasa susah. Karena ini sudah menjadi takdir. Dan kita juga tidak ter, tidak usah menggerutu tentang apa yang sudah terjadi. Kemudian kalau Allah memberikan suatu kebahagiaan. Yang paling gampang adalah bahagia kalau kita menerima gaji. Yeah. Itu yang paling gampang. Kemudian bahagia kalau kita diberikan oleh Allah Ta'ala suatu kenikmatan apa aja dan itu pun kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala dan memang juga harus ingat bahwa bahagia yang diberikan oleh Allah Ta'ala atau nikmat atau rizki yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini ujian bagi kita, jadi ujian jadi kalau ini ada ujian Kenapa uh, kenikmatan ini ujian Kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala Nanti akan mau kita kemanakan sebenarnya Kalau yeah. rezeki mau kita kemanakan Mau kita pergunakan di jalan Allah Dengan menyantuni saudara kita yang dua apa Yatim biatu yeah. Atau kita rezeki ini hanya untuk nyogok kesana kemari Ini tergantung kan betul gak yeah. Itu juga mubazir sebenarnya Jadi itu Baik. dilarang oleh Allah Ta'ala Makanya Rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala harus kita pergunakan ke hal yang baik karena itu ujian Mudah-mudahan itu bisa menjadi uh, amal soleh bagi kita Kalau kita diberi musibah, kita benar-benar sadar bahwa itu dari kesalahan kita Kemudian kalau kita diberi suatu kenikmatan, kita harus bersyukur Dan juga harus sadar bahwa kenikmatan ini bukan suatu kemenangan Tapi adalah ujian yang harus kita hadapi, yeah. yang harus kita kerjakan Uh, waktu tiap waktu ya, mudah-mudahan bisa manfaat baik Ustaz, nah untuk uh, melengkapi tema kita di pengajian hari ini, kami persilahkan kepada Ustaz Danu untuk memimpin doa Ustaz. terima kasih uh, Dair Zaki jamaah Masjid Anida dan juga pemirsa Bengkel Hati yang dirahmati oleh Allah amin, marilah di akhir acara ini kita berdoa dengan khusus kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin. Amin, Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa syahdi'i ajma'i. Ya Allah, ya Ghaffar. Engkau lah yang maha pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami sebagai abamu, ya Allah. Mm. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan sejak akil balik hingga saat ini. Mm. Amni. Ampunilah dosa yang kami lakukan dari dosa yang kecil hingga dosa yang cukup besar di hadapanMu, Ya Allah. Mm. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami, kepada istri kami, dosa kepada anak-anak kami, mm. kepada saudara-saudara kami, dan juga pada teman-teman kami, Ya Allah. Ambulilah dosa yang kami lakukan kepada hamba-hambamu yang lain, Ya Allah. Dan juga dosa kepada makhluk yang kau ciptakan di muka bumi ini. Ya Allah, ambulilah dosa yang kami lakukan yang cukup besar di hadapanmu, Ya Allah. Ambulilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami. Ya Allah, ambulilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami, Ya Allah. Dari lisan dan perbuatan zalim kami kepada beliau, Ya Allah. Hmm. Ya Allah ampunilah kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi Ya Allah ampunilah kesalahan dan dosa guru-guru kami Ya Allah hmm. dan ampunilah dosa yang kami lakukan karena selalu melanggar apa yang ada dalam Quran dan Sunnah RasulMu Ya Allah hmm. Ya Allah Alhamdulillah Ko telah menitipkan iman dan taqwa dalam hati kami Alhamdulillah Ko telah mengizinkan kami menjalankan syariatMu Ya Allah Amin Amin hmm. Ya Allah, Alhamdulillah Kau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki Ya Allah Ya Allah Jika kami banyak salah Sehingga kau berikan kami musibah, peringatan dan sakit pada diri kami hmm. Kami mohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami Ya Allah, ya Tuhan Dan kami mohon agar kau berkenan menyembuhkan penyakit yang ada pada diri kami Ya Allah hmm. Dan mencabut peringatan dan musibah yang ada pada diri kami Ya Allah, Amin, Amin. Ya Allah, jika diantara anak-anak kami ada yang sakit karena kesalahan dan dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami, Ya Allah. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit yang ada pada diri anak kami, Ya Allah. Sehingga kami sekeluarga lebih sujud padamu, Ya Allah. Amin. Ya Allah. Jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang kau pututuk, Ya Allah. Amin. Jauhkanlah kami dari kemarahan dan kejengkelan yang senantiasa ada dalam diri kami. Amin, ya Allah. Dekatkanlah kami dengan kesabaran-Mu, Ya Allah. Amin. Dekatkanlah kami dengan orang-orang yang sholai, Ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah, Ya Razak. Mudahkan kami dalam mencari rezeki yang halal dan soed di muka bumi ini, Ya Allah Agar hati kami tenang dan tentram, Ya Allah Dan sebagian kami berikan di jalan-Mu, Ya Allah Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Mudahkanlah kami menjalankan kebaikan-kebaikan yang ada di muka bumi ini, Ya Allah Termasuk Amin. kami jika belum punya anak Kami mohon agar kau mudahkan kami mendapatkan momongan, Ya Allah Amin. Ya Allah kami adalah hambamu yang masih hina di hadapan ya Allah. Hmm. Ya Allah ya Fattah mudahkan kami belajar kebenaran yang ada dalam Quran dan sunnah Rasulmu, ya Allah hmm. agar kami bisa menjalankan syariat Islam dengan istiqamah. Hmm. Ya Allah hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan. Hmm. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Bilamana Allah menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu akan terjadi. Dan sesuatu yang tidak dikehendaki Allah akan Allah akan menghalangnya. Dan sesuatu yang yang tidak dikehendaki Allah yang tidak dikehendaki Allah akan menghalangnya. Dan sesuatu yang tidak dikehendaki Allah akan menghalangnya. Dan sesuatu yang tidak dikehendaki Allah akan menghalangnya. Dan sesuatu yang tidak dikehendaki Allah akan menghalangnya. Dan sesuatu yang tidak dikehendaki Allah akan menghalangnya. Dan sesuatu yang tidak al Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh